Dan lagu ini menceritakan bahwa Kalian ingin mengajak seseorang yang spesial untuk kalian Pergi ke tempat yang spesial juga buat kalian hai kau Yang kerap tersenyum manis di benakku Berhenti Teksting av Nicolai Sasa kita berdamping terpisah di tempat yang jauh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 Sorry